Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudillalah wa man yudlil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 Asharul umuri muhdasatuhu, wa kullu muhdasatin bid'ah, wa kullu bid'atin tin dolalah, wa kullu dolalah finnar, aada nAllahu wa iya kuminanar. Para hadirin kaum muslimin muslimat yang saya muliakan, kita bersyukur kepada Allah Taala ta yang mana masih memberikan kita hidayah untuk berusaha meniti jalan al-haq untuk meniti jalan shiratal mustaqim yaitu dengan cara kita senantiasa berusaha Belajar ilmu Allah Subhanahu wa taala. Pelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala merupakan kunci seorang bisa senantiasa istiqomah di atas jalan al-haq. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan petunjuk hidayah kepada kita semuanya. Maka di sana ada dua orang, ada dua jenis manusia yaitu manusia-manusia yang mengambil jalan tersebut dan juga manusia-manusia yang -manusia mengkufuri melenceng dari jalan tersebut. Ini sebagaimana Allah Tabaraka wa taala sebutkan dalam surat Al-Insan ayat yang keempat dan seterusnya Innahadainahu sabilat immasyakira wa immakafur. Allah mengatakan sungguhnya kami telah memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Namun di sana ada orang-orang yang bersyukur ada orang-orang yang kufur. Orang-orang yang bersyukur itu orang-orang yang dia berusaha untuk mengisi kehidupannya, mengisi waktu-waktu yang ada untuk mencari ridhoNya Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang kufur itu orang yang dia tertipu dengan waktunya dia habiskan. Dia isi dengan kemaksiatan. Setelah itu Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ibalan kepada keduanya. Inna aatadna lil kafirina salasi wa ahlalawasair. Ini akibat yang jelek. Ketika orang itu kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah mengatakan Inna aatadna lil kafirina salasi wa ahlalawasair sunya telah kami persiapkan bagi orang-orang yang kufur ahlala belenggu-belenggu asalasil rantai-rantai wasair dan juga neraka yang menyala-nyala ini kesudahan orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala mudah Allah mengatakan innal abrara yasrabuna min ka'sing kana mizajuha kafuro Adapun orang-orang yang abrar, orang-orang yang baik, orang-orang yang bersyukur kepada Allah yang taat kepada Allah telah Allah persiapkan bagi mereka minuman-minuman yang sangat lezat yang campurannya dari kafur dalam surga. Maka bagaimana para hadirin yang saya muliakan cara seorang itu bisa meniti jalan al-haq Agama yang benar, maka Nabi Allah Shallallahu Alaihi pun menyebutkan ya, caranya, yaitu dengan senantiasa kembali kepada sunnah Nabi Allah Shallallahu Alaihi senantiasa mengikuti bimbingan petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kunci menjadi orang yang selamat, kunci menjadi seorang Islam yang selamat dari api neraka. Yaitu dia berislam Dengan mengikuti bimbingan Contoh Petunjuk Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Selain itu Dia akan binasa Dia akan celaka Ketika orang itu melenceng dari bimbingan Nabi Sallallahu alaihi wasallam Disebutkan dalam sebuah hadis Mengenai iftirakul ummah Mengenai perpecahan umat Pasti umat Islam akan berpecah menjadi 73 golongan. Rasul mengatakan kullu hafinar ila wahidah. masing-masing golongan tersebut semuanya ada dalam neraka kecuali satu golongan. Siapa mereka? Rasul mengatakan ma ana alaihi alyauma wa ashabi. Yaitu orang-orang yang mereka mengamalkan Islam ya, yang sesuai dengan petunjuk atau yang sesuai dengan apa yang aku amalkan dan para sahabatku ketika ini ini kunci dalam berislam kalau orang islam pengen selamat ya, maka dia harus berislam sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh nabi muhammad s.a.w. dan para sahabatnya selain itu rasul mengatakan semuanya ada dalam neraka ya. maka para hadirin yang saya muliakan itu juga termasuk bentuk cinta kita kepada Nabi S.A.W. Yang mana kecintaan kita kepada Nabi, ini akan mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak orang mengaku cinta kepada Nabi. Banyak orang mengatakan cinta kepada Rasul S.A.W. Namun secara praktek bertolak belakang sangat jauh. Menggemborkan cinta Rasul, cinta Nabi, ya tapi secara prakteknya jauh dari bimbingan Nabi SAW alaihi Padahal Allah mengatakan, "Qul ing kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakan wahai Muhammad, apabila kalian mencinta Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni. Ikutilah aku. Yaitu ikutilah ai Muhammad SAW Ini seorang yang ingin mendapatkan kecinta Allah Subhanahu wa taala. Harus jujur dalam beragama, harus jujur dalam mengikuti bimbingan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlebih para hadirin yang saya muliakan di zaman-zaman akhir yang mana fitnah terus bermunculan. Baik itu fitnah syubhat, berupa kerancuan-kerancuan dalam beragama. Yang semakin hari Bahkan setiap saat ya, Itu senantiasa Disebarkan oleh ahlul batin ya, Dan juga fina syubuhat Finatul syahwat Yang senantiasa ya, Dimunculkan oleh orang-orang Yang mengikuti hawa nafsunya Maka seorang muslim Dia harus tersadarkan ya, Dia harus bersegera Untuk beramal Menjaga hatinya untuk senantiasa istiqomah di atas jalan al haq Para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan Pada kesempatan malam hari ini Kita masih membahas sebuah kitab yang berjudul Al-Adabul mufrad, Itu mengenai adab-adab seorang muslim Yang sesuai dengan bimbingan contoh Nabi SAW Sampai pada bab yang ke-14 Setelah sebelumnya membahas mengenai bab Biri luarid al-musyrik Itu mengenai bab Berbuat baik kepada orang tua yang musyrik ya, Tentunya dalam perkara-perkara Yang sifatnya duniawi Tidak melanggar syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang kita masuk pada bab yang berikutnya Babun la yasubbul walidain. Itu bab mengenai haramnya mencela kedua orang tua. Bab mengenai haramnya mencela kedua orang tua. Disebutkan di sini hadis dari sahabat yang mulia Wan Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala dan dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr Radiyallahu anhumah Qalan nabiyu sallallahu alaihi wasallam sallam Bahasanya nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Min al-kabairi Ayashtima rojulu Walidayhi Dan termasuk Dari yang namanya al-kabair Al-kabair Pernah kita sebutkan ciri-cirinya bagaimana Al-kabair Para hadirin itu sebuah dosa ya, Dikatakan Al-Kabair Itu sebuah dosa Yang di sana mengandung Laknat ya, Dan juga Azab yang sangat keras Dan juga di sana Ada yang namanya hukum had ya, Ketika di dunia Ini ciri-ciri Al-Kabair Ketika seorang mendengar ya, Sebuah hadis misal La'anallah Akila riba. Semoga Allah melaknat para pemakan riba, wahsyidai, ya. wabukilihi, wakati bihi. Semoga Allah melaknat pemakan riba, ya. ataupun orang yang memberikan riba tersebut itu nasabahnya, ataupun orang yang menjadi saksi riba tadi, ataupun pencatat riba. Ya. Maka menunjukkan di sini para hadirin. Ribayu termasuk yang namanya apa? Kabair dosa apa? Besar. Ya. Ataupun yang namanya ada bun syadid, ya. ataupun diancam dengan yang namanya aljab yang sangat keras. Ini menunjukkan bahwasanya dosa tersebut ini tergolong pada yang namanya al kabair. Dan termasuk dosa besar di sini yaitu seorang Ayestimaroh Julu Walidayi yaitu seorang dia melaknat Kedua orang tuanya Melaknat kedua orang tuanya Fakolu Maka para sahabat bertanya Bertanya dengan perasaan heran Para hadirin Keifayashtimu Bagaimana mungkin Seorang anak dia itu Tega untuk mencela orang tuanya Ini menunjukkan para hadirin ya. Bahasanya yang namanya Para sahabat ya. Ataupun orang-orang yang punya tabiat yang baik mereka itu merasa heran, nggih, ya, ketika mendengar perkara kemaksiatan. Mendengar yang namanya perkara dosa besar, heran. Bagaimana mungkin seorang anak tega untuk apa? Untuk melaknat kedorong tuanya. Nggih. Ya. maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yashtimurujulu fayasthimu abahu wa ummuhu. Bagaimana gambaran seorang itu bisa melaknat kedua orang tuanya, maka Rasul mengatakan yaitu seseorang dia melaknat orang lain, ya. kemudian orang yang dilaknat tadi melaknat orang tuanya dia, bapaknya atau ibunya. Ya. Maka di sini yang menjadi syahid para kalafik adalah pada lafadh yasti murojulah, fa yasti abahu wa ummuhu. Itu seorang dia melaknat ya, Mencaci orang lain ya. Kemudian orang tadi mencaci Bapaknya ataupun ibunya ya. Ini hadis mutafakun alaih Disebutkan dalam Sahih bukhari dan Sahih muslim Hadis ini juga para hadirin yang saya muliakan Sebagai tafsir dari hadis Sahabat Ali bin Abi Talib yang pernah lewat itu mengenai laa man laa anawali Semoga allah melaknat seorang yang dia melaknat orang tuanya. Maksudnya apa para hadirin? Ada dua gambaran, ya. Ada dua gambaran seorang itu melaknat, seorang itu mencaci kedua orang tuanya sendiri. Gambaran yang pertama imam ubasharatan, ya. bisa jadi langsung dia mencaci orang tuanya, ya. mencela orang tua lah. Ya, dasar tulilah Dasar ibu sudah merepotkan saya ya, Dicaci Dengan cacian-cacian Yang membuat orang tua itu apa? Merasa menangis ya, Bersedih dengan cacian tadi Atau yang kedua ya, Dia tidak langsung mencaci orang tuanya Namun sebagai sebab ya, Sebagai sebab Dia itu dicaci ke orang tuanya. Sebisa seorang mencaci orang lain, ya. kemudian orang tadi mencaci ke orang tuanya, maka yang seperti ini juga termasuk tergolong yang namanya apa? Tergolong mencaci ke orang tua. Maka perbuatan tersebut, ya. iman itu langsung mubah syaratan ataupun dia menjadi sebab ini termasuk mina kabair, termasuk dosa besar. Bayangkan perkara yang sangat ringan ya, menjadi sebab seorang itu orang tuanya dicaci termasuk dosa besar. Termasuk apa? Dosa besar. Dari hadis ini para hadirin yang saya muliakan di sana ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Di antaranya bahwasanya hadis ini menunjukkan tahrimu sabbil walidain atau ahadihim di sini menunjukkan haramnya seorang itu mencaci kedua orang tuanya, baik dengan cara langsung, ya, ataupun dengan sebagai sebab orang tuanya tadi dicaci. Ini harom. Waaidun minal ukuk dan ini termasuk bentuk ukuk ulwalidin, bentuk durhaka kepada orang tua. Ya. Padahal Rasul mengatakan layatul jannah ala aku, tidak mungkin masuk ke dalam al jannah ke dalam surga seorang yang dia berbuat durhaka kepada orang tuanya ya. ini ansamal sangat keras ya. kemudian faidah yang lainnya faidah yang sangat muhim barakalofik termasuk dalam bahasan usul itu mengenai man tasabbaba fi fi'lin kana kafa'ilihi ini kaidah para hadirin dari hadis ini bisa diambil faidah Bahwasannya seorang yang menjadi sebab Melakukan perbuatan tertentu ya, Itu dihukumi Seperti orang yang melaksanakannya Saya ulangi fahidahnya Seorang yang dia menjadi sebab ya, Terjadinya suatu perbuatan tertentu Itu dihukumi seperti orang yang melaksanakannya Dia dikenai dosa Seperti dosa orang yang apa? melaksanakannya sebagai contoh tadi dia itu tidak langsung mencela orang tuanya dia hanya sebagai sebab orang tuanya tadi dicela ya salah apa tidak tidak salah secara dohir tapi secara eh, apa namanya kita perhatikan ya kenyataannya Hakikatnya itu dia yang membuat orang tuanya dicela Misalnya dia bertengkar membela orang tuanya dasar orang tuanya kamu seperti ini Dasar ini dan sebagainya Dia balas Orang tanya kamu juga seperti ini Orang tanya kamu preman semisal Pencuri semisal dan sebagainya Maka apa? Yang seperti ini juga dihukumi seperti apa? Orang yang melakukan Perbuatan mencaci tadi Ini sebagaimana Beberapa hadis Nabi S.A.W menyebutkan Di antaranya hadis Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini kaidah muhimmah. Kaidah yang sangat penting para ulama Disebutkan dalam muttafaqun alaihi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasul Nabi sallallahu bersabda, "Man da'a hudan kana lahu min ajri mislu ujuri man tabi'ahu. Layan qu sudzalika min ujrihim syai'an." Ah. Ya. Barang siapa yang dia Menyeru kepada petunjuk Mengajak orang kepada kebaikan ya, Mendakwaih orang lain pada kebaikan Maka dia mendapatkan Pahala Seperti orang yang mengikutinya Dengan tanpa mengurangi Pahala orang tersebut ya. Sebaliknya berhadirin Waman da'a ila Dolalatin kan alihim Aminal ismi Mislu asami man tabiahu Layan kusudhalika min asamihim Syai'ah Sebaliknya Barang siapa yang dia mengajak pada perkara kesesatan Kemaksiatan Penyimpangan Maka baginya dosa ya, baginya dosa, Sebagaimana dosa orang-orang yang mengikutinya Tanpa dikurangi Dosa-dosa mereka sedikit pun Semakin bertumpuk ya. Itu keadaannya Orang ketika memberikan contoh kebaikan ya, Kepada anaknya Masyarakatnya Keluarga-keluarganya Kemudian diamalkan Maka dia mendapatkan pahala Dari orang yang mengamalkannya ya. Hadis yang lainnya Seperti Hadis Dari Abu Mas'ud Al-Ansuri radhiyallahu anhu Riwayat Muslim ya. Riwayat Muslim Nabi S.A.W. bersabda Mandala ala khairin Falahu mislu ajri fa'ilih fa Hadis yang sangat terkenal. Apa itu? Barang siapa yang menunjukkan pada perkara kebaikan. Maka dia mendapatkan pahala. Seperti orang yang melakukannya. Ini semakna dengan hadis di atas. Hadis yang lainnya. Hadis dari sahabat. Abu Hurairah. Disebutkan di sini. Riwayat Muslim. Man sanafil islami sunatan hasanan hasanatan kana lahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'dhihi layankusu dhalika min ujrihim syai'an islami sunatan sayyiatan kana alayhi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dhihi layankusu dhalika min azz min auzarihim syai'an ya hadis yang, lain yang menyebutkan Barang siapa yang dia menghidupkan sunnah dari sunnah-sunnah Islam yang baik. Ini terjemahan yang benar para hadirin. Bukan seperti terjemahan eh, sebagian kelompok. Ya. Barang siapa yang dia menghidupkan atau membuat sunnah yang baik dalam Islam. Kemudian ditafsirkan dari hadis ini oleh mereka. Mengenai adanya yang namanya bid'ah hasanah. Pernah mendengar, para hadirin. Atau barangkali ada yang meyakini. Ya. Ada yang namanya apa? Bid'ah hasanah. Jadi mereka membagi. Bid'ah itu ada bid'ah. Hasanah ada bid'ah sayi'ah. Dalilnya apa? Hadis ini. Hadis yang kita bacakan ini. Barang siapa yang dia membuat ya, perkara kebaikan, ya, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya barang siapa yang menbat sunnah kejelekan maka dia mendapatkan dosa dan dosa orang yang mengikutinya ya, kita katakan tidak ada pembagian dalam syariat Islam ya, bid'ah hasanah dan bid'ah sayyiah dalilnya apa Rasulullah mengatakan wa bid'atin dhalalah setiap bid'ah itu apa? sesat wa qul la setiap kesesatan itu tempatnya di neraka Mungkin di sana ada orang-orang yang tidak terima. Ya. Mereka mengatakan itu lafadz qul di kan menunjukkan sebagian ya. Kita bantah dengan lafadz hadis setelahnya. Faqul la dholalatin finar Fa setiap kesesatan tempatnya dalam apa? Neraka. Jadi tidak ada para yang namanya bid'ah hasanah dalam Islam. Qul la bid'atin dholalah. Setiap bid'ah itu apa? sesat ya. ada pun ucapan sahabat Umar ya, R.A. ketika itu beliau melihat <kuh> kaum muslimin di zamannya ketika beliau menjadi seorang khalifah ketika itu dilaksanakan yang namanya sholat tarawih ya, sholat tarawih di masjid secara berjamaah seperti di masa kita ini kemudian datang sahabat Umar ketika itu mengatakan nikmat Bid'ah itu hadhihi. Sebaik-baik bid'ah ah adalah ini. Ya. Sebaik baik bid'ah ah adalah apa? Adalah ini. Iaitu salat taraweh. Sebagian mereka mengatakan, oh itu sahabat Umar radhiallahu anhu juga mengatakan ada bid'ah. Ah. Ya. Kita katakan tidak. Ya. Yang dimaksud hadis ini para kalafik ini adalah menghidupkan sunnah sunnah Nabi Sallallahu alaihi wasallam yang sudah mulai hilang di masyarakat. Sebagaimana tindakan sahabat Umar bin Khattab peruntukanku, ketika di zaman beliau, ya, baru diadakan yang namanya solat taraweh secara berjamaah di masjid. Sebelumnya Nabi SAW juga melaksanakan di zaman beliau hanya tiga malam saja. Malam pertama ada yang ikut, malam berikutnya semakin banyak, kemudian malam berikutnya lagi semakin banyak lagi. Ya, para sahabat yang ikut sampai penuh masjid ketika itu. Maka beliau pun malam yang keempatnya tidak keluar. Kenapa? Khawatir. Ya. Salat tarawih itu akan diwajibkan bagi umat Islam. Ya. Maka setelah beliau tidak keluar, tidak pernah dilaksanakan apa? Salat tarawih secara berjamaah sampai pada zamannya siapa? Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka ketika beliau menyampaikan ini Nikmat bidadari sebaik-baik bid'ah adalah ini. Maksudnya apa? Yaitu bid'ah secara luwuhi. Secara apa? Luwuhi. Itu perkara yang baru. Namun itu sudah ada di zamannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menghidupkan sunnah-sunnah yang baik yang sudah ada contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun sekarang yang disangka oleh kebanyakan umat, ya, kebanyakan kaum muslimin ada yang namanya bidah hasanah dengan hadis ini itu persangkaan yang keliru ya dikarenakan tindakan sahabat Umar juga itu ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, nggih bukan perkara yang diada dalam Islam yang belum ada contohnya maka sekali lagi para hadirin yang saya muliakan tidak ada pembagian dalam Islam dalam syariat Islam yang namanya bidah hasanah dan bidah apa sayyiah Halnya tadi, Rasul mengatakan Wakul Bid'atin Daulahala. Setiap perkara-perkara yang baru diadakan dalam Islam, ya, itu merupakan kebidahan dan setiap kebidahan itu tempatnya dalam neraka. Ya. <tuh> Para hadirin kaum Muslimin yang saya muliakan, maka di sini kau idah, kau yang namanya seorang yang menjadi sebab untuk melakukan sesuatu. Itu mendapatkan seperti orang yang melaksanakan perbuatan tersebut Ketika yang diajarkan, yang dihidupkan sunnah-sunnah Nabi S.A.W Kemudian diikuti oleh manusia Dia mendapatkan pahala orang-orang mengikutinya Sebaliknya ketika orang itu ya, mengajarkan perkara kejelekan, perkara penyimpangan Maka dia akan mendapatkan dosa ya, dari orang-orang yang mengikutinya Ya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Dalam hadis ini juga kaum muslimin yang saya muliakan terdapat fahidah pada lafadz kayfayastimu. Para sahabat di sini pertanya kabarannya bismillah wasalam. Ketika mendapati yang namanya kejanggalan, ketika mendapati yang namanya problematika, ini termasuk Adab seorang taulib Adab seorang yang mencari ilmu Ketika dia tidak paham apa yang disampaikan oleh Orang yang mengajarkan ilmu tadi Maka bertanya Kehfa yastimu Ya Rasulullah bagaimana Seorang itu bisa mencelah orang tuanya Baik Ini termasuk apa? Termasuk adab Pakan Allah mengatakan dalam firman firmannya ya, Perintah untuk kita Bertanya kepada ahlu diker Fas'alu ahla zikri inkuntumla ta'lamun Sebagaimana dalam surat An-Nahl ayat yang ke-43 Fas'alu ahla zikri inkuntumla ta'lamun Pertanyalah kalian Kepada ahlu zikr Orang-orang yang berilmu Ketika kalian tidak mengetahui Mengenai hukum sesuatu Tidak mengetahui ilmu tentang Permasalahan syariat Pertanyaan ya. Namun jangan bertanya kepada Sembarang orang Ya Apalagi orang-orang yang jual, orang-orang yang bodoh terhadap agama, atau orang-orang yang pintar sebenarnya terhadap agama, namun dia mengikuti hawa nafsu mereka. Ya. Mungkin karena tendensi dunia, karena khawatir ditinggalkan oleh apa? Oleh umat, misal. Ini justru akan membuat manusia itu apa? Bingung. Bahkan ini termasuk tanda-tanda akhir zaman. Ya. Ketika Rasulullah mengatakan, ya, bahwasanya nanti di akhir zaman. Muncul yang namanya kebodohan-kebodohan, dicabut yang namanya apa? Ilmu, ikhob dil ulama. Ya. Itu dengan meninggalnya para ulama. Itahodat Nasr usan juhala. Ya. Kemudian mereka para manusia menjadikan tokoh-tokoh ya, itu orang-orang yang bodoh, fasu ya. ilu. Maka mereka orang-orang yang bodoh tadi yang menjadi tokoh tadi, aftobihoiria ilu. Mereka ditanya kemudian berfatwa tanpa apa? Tanpa dasar ilmu Fadalu faadalu Maka mereka semuanya sesat dan juga menyesatkan Ini pentingnya ya, Pentingnya untuk selektif ketika kita bertanya mengenai hukum agama Jangan bertanya kepada orang yang bodoh terhadap ilmu agama Dan jangan bertanya kepada orang yang itu mengikuti hawa nafsunya Sekalipun dia orang yang pintar Ya Namun karena dia mengikuti hawa nafsunya Dia tidak mau menjawab dengan apa? Dengan jujur Ditanya semisal sama seseorang Ya Ustadz, apa hukumnya riba? Ya Karena dia Punya tendensi dunia semisal Khawatir ditinggalkan oleh Maduunya semisal Oh ya Ya sebenarnya tidak boleh Tapi ya Ya gimana ya? ya semisal Tidak dengan terang-terangan Ya Sebenarnya ditanya tadi mengenai kebitahan Apa? bidah itu semuanya sesat? Ya sebenarnya bidah itu ya, ya Semuanya ngambang Dia mengikuti hawa nafsunya ya. Maka jangan bertanya kepada orang yang seperti ini Tapi bertanya dengan orang-orang yang berilmu Orang-orang yang jujur dalam apa? Dalam menyampaikan ilmu Orang-orang yang amanah Sekali lagi itu adalah amanah ilmiah Yang harus disampaikan Bukan dalam rangka untuk memecah belah umat. Ya, sebagian mereka mengatakan, ya, kalau dakwah seperti itu kembali Quran, Sunnah, pemahaman para sahabat, ya, itu dakwah yang memecah belah umat. Pernah dengar para hadirin? Ya. Sekali lagi tidak. Justru dakwah ahlu sunnat wal jamaah kembali ke Quran, Sunnah dengan pemahaman para salaful ummah itu adalah dakwah yang menyatukan umat. Ya karena mereka bersatu di atas Quran Sunnah dengan pemahaman yang sama. Adapun yang terjadi sekarang para hadirin, kenapa umat Islam itu berkodak-kodak? Umat Islam itu berpecah belah? Kira-kira apa jawabannya? Dikarenakan mereka mengikuti tokoh-tokoh mereka masing-masing, mengikuti organisasi mereka masing-masing, ya, mengikuti pemikiran-pemikiran orang-orang yang dijadikan rujukan oleh mereka. Ini sumbernya tapi tidak kembali Quran Sunnah dengan pemahaman salaful ummah, pemahaman para sahabat Nabi Alaihissalam. Ya. Mereka mengatakan kami kelompok kami kembali ke Quran Sunnah. Tidak ada satupun kelompok yang mengatakan kelompok kami tidak kembali Quran Sunnah. Tidak ada pak ya. Semuanya mau seperti itu. Namun mereka kurang yang ketiga para hadirin, yaitu kembali Quran Sunnah dengan pemahaman siapa? Ya. Dengan pemahaman apa? Siapa? Sebagai contoh orang-orang Khawarij Orang-orang ISIS Orang-orang teroris ya, Mereka kembali ke Quran Tapi salah menafsirkan apa? Al-Quran Ini contoh Dan sampai sekarang mereka ya, Gencar Melakukan yang namanya apa? Serangan-serangan terhadap kaum muslimin Semakin banyak teror-teror yang diberikan oleh mereka Semakin membuat Jelek citra Islam Di tengah-tengah umat Dengan apa? Dengan orang-orang tadi. Yang mereka mengaku kembali Quran sunnah. Namun tidak sesuai dengan apa? Pemahaman para sahabat Nabi. Jadi dakwah ahlu sunnah tiwal jamaah. Ini adalah dakwah yang menyatukan umat. Bukan mecah belah umat. Ya. Sebagai contoh tadi. Ketika kita melaksanakan. Ataupun mengamalkan Islam ini. Dengan kembali Quran sunnah. Kemudian dengan pemahaman para sahabat. Ya, maka semuanya akan bersatu. Ada yang membuat perpecahan tadi. Adanya ta'asuk kepada golongan masing-masing. Ta'asuk pada organisasi masing-masing. Ketika berbenturan Al-Quran. Sunnah dengan pemikiran mereka. Dengan organisasi mereka. Milih mana kira-kira? Milih mana kira-kira para hadirin? Milih organisasinya. Milih kelompoknya. ya, Milih tokohnya. Dibandingkan dengan milih kepada apa? Quran dan sunnah sesuai dengan pemahaman Nabi Silih Wasalam dan para sahabatnya baik <tuh> hadis yang berikutnya hadis dari sahabat Abdullah bin Amr Ibnil Asra yakulu beliau mengatakan minal kabairi inda Allah minal kabairi inda Allah ta'ala Ayastasiba rajulu liwalidihi ya termasuk al-kabair ya. masih bab yang sama para hadirin termasuk al-kabair termasuk dosa-dosa besar inna Allah di Subhanahu wa taala adalah seseorang menjadi sebab menjadi sebab Di celanya kedua orang tuanya ya. ini termasuk al-kabair sebagaimana hadis yang telah lewat ya Bahwasan yang namanya perbuatan seseorang itu ya, Merupakan sebab Seorang itu mendapatkan ya, Kejelekan dari Orang yang mengikutinya Ketika seorang itu berbuat kejelekan Mengajarkan kejelekan, diikuti Maka dia juga seperti orang yang Melaksanakannya ya. Ini Hadis ini para kalofik Hadisun Hasan Hadis Hasan Ya disebutkan juga dalam oleh Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari ya, mengenai hadis uh, dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As anhu. Hadis ini para hadirin yang saya muliakan di sini ada faidah mengenai isbatut taksimi dzunub ilal kabair wasaghair Menetapkan adanya pembagian dosa menjadi dosa-dosa besar dan juga dosa-dosa kecil. Ya. Hadis ini pula ya, bisa kita ambil faidahnya wajib bagi seorang muslim untuk menjaga lisan lisan mereka ya, untuk tidak mencela orang lain. Ya. Hadis ini menunjukkan wajibnya ya, seorang untuk menjaga lisannya untuk tidak mencela orang lain, sebagaimana di sini, ketika orang itu mencela orang lain, kemudian dengan sebab tadi dia dicela orang tuanya ini menjadi sebab ya, orang tuanya tadi dihinakan, dicela dan ini termasuk bentuk apa? bentuk durha kepada orang tua dikarenakan sifat seorang muslim, ini adalah orang yang orang muslim yang lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya ya Rasul mengatakan Al muslimu Man salimal muslimu Namin lisanihi wayadih Seorang muslim yang baik yaitu seorang muslim yang dia Ataupun yang kaum muslimin yang lainnya Selamat dari gangguan Tangan dan juga Lisannya Ini seorang muslim yang baik Itu seorang muslim yang kaum muslimin Selamat dari gangguan lisan dan apa Dan tangannya Pada lafad Minal Kaba'irinilah, ya, termasuk dosa besar di sisi Allah Subhanahuwataala. Ya, ini menunjukkan para hadirin yang saya muliakan pada lafadz inilah di sisi Allah. Allah Karena kan, ya, kebanyakan manusia mereka menganggap ringan sebuah dosa. Ya, mengapa pak? Ringan sebuah dosa. Ya, ini juga sebagaimana disebutkan disebutkan dalam surat An-Nur ayat yang ke-15. Bahwasanya manusia itu seringnya menganggap apa? ringan perbuatan dosa, ya. Allah mengatakan watahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi azim. Dan mereka orang-orang menganggap perkara dosa itu perkara yang apa? yang ringan, yeah. Dalam keadaan di Allah Subhanahu wa taala perkaranya sangat besar. Yeah. Maka dikatakan oleh oleh para para ulama mengenai wala tandur ila sighori ma'saita atau wala tandur ila sighori maksiatika jangan kamu memandang rendah kecil perbuatan apa? perbuatan dosamu ya walakin tandur ila idomi man asaita tapi kamu harus melihat ya, terhadap besarnya berat yang kompak sihati, ya. mungkin seorang ketika dia melaksanakan perbuatan dosa dia menganggap ringan, ya. tapi ketika dia tahu ya, siapa yang dia maksiati itu Allahurrobbul alamin, dia akan merasa berat, ya. merasa besar ketika dia bermaksiat kepada Allah Subhanahuwataala. Ya. Maka di sini hadis ini juga memberikan faedah, ya. bahwasanya seorang harus berhati-hati dari Ya. namun berbeda para hadirin ketika seorang itu menyampaikan ya, ilmu, menyampaikan amanah ilmiah ya, menerangkan penyimpangan-penyimpangan kelompok yang ada ya, maka dengan tegas menyebutkan syiah menyimpang dengan sekian banyak penyimpangan, penyimpangan mereka khawarij menyimpang dengan sekian banyak penyimpangan mereka mereka para penyembah kubur menyimpang dengan sekian banyak penyimpangan mereka ini wajib Ya, ini bukan yang namanya hibah. Ya, jangan salah paham para hadirin. Bukan seorang itu ketika menyampaikan ya penyimpangan subah kelompok, penyimpangan tokoh tertentu itu dikatakan hibah la. Itu dalam rangka tanah suh, dalam rangka yang namanya menasehati Bukan dalam rangka hibah yang tercelak bukan. Tapi dalam rangka peringakan umat yang pertama dan juga sekaligus supaya orang yang dia ya, peringatkan tadi itu kembali kepada jalan al-Haq, meninggalkan perkara apa? Perkara kemaksiatannya atau perkara penyimpangannya. Ya, dengan sebab apa? Diperingatkan oleh umat. Diperingatkan oleh orang yang menyampaikan penyimpangan tersebut. Ya. Bukan ketika seorang itu menyampaikan, membahas penyimpangan sebuah kelompok. Penyimpangan sebuah tokoh tertentu itu bukan dalam rangka untuk menjatuhkan, ya, tapi dalam rangka menasehati, dalam rangka untuk menyampaikan ilmu kepada umat. Baik. Yang berikutnya, kita masuk pada bab yang berikutnya, bab ukhuwati ukhuqil walidin, bab yang kelima belas mengenai bab balasan bagi dosa durhaka kepada kedua orang tua. Wan Abi Bakrah radhiyallahu anhu, anin Nabiy sallallahu dan dari sahabat yang mulia Abu Bakrah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu bersabda, "Ma min dan bin ajdaru ayyu ajjala li sahibihi al'uqobata ma ma yudakhiruhu lahu minal wa qati'atir Hadis yang berikutnya para hadirin yang saya muliakan membahas mengenai balasan ya, bagi orang-orang yang mereka berbuat ukhu kul walidain, berbuat durhaka kepada kedua orang tua ya. Rasul mengatakan alaihi salatu tidaklah ada sebuah dosa yang lebih pantas untuk disegerakan bagi orang yang melaksanakannya ya, balasannya dengan apa yang Allah simpan. Ya, yang Allah persiapkan nanti di akhirat. Dari perbuatan al-bagi waqati'atirrohim. Itu perbuatan semena-mena. Perbuatan dolim. Dan juga perbuatan memutus hubungan silaturahmi. Di sini dua dosa. Ya, yang mana dosa tersebut sangat pantas disegerakan. Balasannya ketika di dunia. Sebelum nanti mendapatkan balasan yang jelek di akhirat yaitu dosa yang namanya perbuatan bagiun perbuatan semena-mena dan juga perbuatan yang nama yang namanya memutus hubungan silaturahmi ya. hadis ini sangat jelas para hadirin yang saya muliakan e, dari lafadz waqati atirrahim yaitu memutus hubungan silaturahmi ya memutus hubungan silaturahmi baik itu dengan orang tua ya, ataupun yang namanya memutus silaturahmi dengan sanak kerabat. Namun di sini lebih ditekankan pada memutus hubungan dengan orang tua. Ini termasuk bentuk al-ghabair, termasuk bentuk dosa dosa besar. Dan perlu diketahui para hadirin yang saya muliakan, perasan yang namanya menyambung hubungan silaturahmi itu bukan sekedar yang namanya balas budi. Ini kebalikan dari memutus silaturahmi yaitu menyambung silaturahmi Sebagian masyarakat kita Itu kurang memahami yang namanya Makna ya, Makna yang namanya menyambung hubungan silaturahmi ya. Anggapan mereka yang namanya silaturahmi itu Hanya sekedar balas budi ya. Semisal Orang tua saya baik sama saya ya. Maka saya baik sama orang tua saya Atau saya punya pakde Baik sama saya Saya juga baik sama mereka ya. Tapi ketika mereka musuhi kita Ya saya juga berani musim mereka. Ya. Ini bukan yang namanya apa menyambung silaturahmi. Tapi lebih daripada itu, ya. ini juga dijaga. Meneruskan mengatakan leisal wasilubilmu kafi. Ya. Bukanlah seorang yang dikatakan menyambung silaturahmi itu para hadirin. Orang yang hanya sekedar apa sekedar balas budi. Ya. Walakin alwasilal ladhi ida koto atrohimu wa solaha. Yaitu seorang yang dia itu eh uh, di putus sambang silaturahminya dia menyambungnya baik mungkin ini yang bisa kita sampaikan dan kurang lebihnya saya mohon maaf wasallallahu warahmatullahi wabarakatuh